Ratu gopohnya Indonesia jo. Artis cilik yang punya suara merdu Artis cilik yang punya suara sakti Kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara Ada Pak Guyupan Pancing Rukun Sejahtera Ada Puji Musik Ada mike Pro Soting Tasya Rus Mala Yu. Yu. Pala Mala.